Assalamualaikum Saudara Lund Berita Malam Medisi hari ini Minggu 8 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Rumah janda di Aceh Utara terbakar. Komisioner KeP Aceh Singkil kosong. Kampung Baru juara lomba kampung se-Aceh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMB FM. Berita malam ini juga bisa di Radio City 98.4 FM Luxmae. Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM Sederlun satu unit rumah berkonstruksi kayu dan beratapkan rumbia milik Nursia Janda tiga orang anak yang terletak di desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu Aceh Utara, Sabtu malam terbakar Tidak korban jiwa, namun harta benda milik korban ludes terbakar. Efek lainnya korban bersama keluarganya harus mengungsi ke rumah sanak famili. Kala itu rumah dalam kondisi kosong. Anak Nursia, Siska, kebetulan sedang berada di rumah tetangganya. Saat Siska keluar, ia melihat api muncul dari atap rumah, tepat di bagian tengah. Sehingga Siska langsung memberitahu kepada masyarakat sekitar. Namun api tetap menghanguskan rumah berkonstruksi kayu tersebut yang beratapkan rumbia. Penyebab kebakaran sementara ini diduga akibat konsulating listrik. Jarlun Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil masih kosong, menyusul berakhirnya masa tugas Komisioner KIP setempat periode 2013-2018 sejak 7 Juli 2018 lalu. Namun hingga minggu KPURI belum menerbitkan surat keputusan pengangkatan Komisioner KIP Aceh Singkil periode 2018-2023 hasil paripurna DPRK Aceh Singkil. Sejauh ini juga belum ada informasi kebijakan yang diambil KPURI mengisi kekosongan itu. Sekretaris KIP Aceh Singkil, Wirasurya Santika, menyatakan untuk sementara ini KIP Kabupaten Aceh Singkil masih menjalankan kegiatan tahapan pemilu 2019 seperti biasa. Sebab belum ada kegiatan pengambilan keputusan berupa rapat pleno yang harus dilakukan Komisioner KIP. Akan tetapi pada 18 Juli mendatang akan ada rapat pleno hasil verifikasi pengajuan berkas syarat pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil. Sedarlun Gampung Tumbo Baru, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar terpilih sebagai juara pertama Lomba Gampung Tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kota Langsa 6 hingga 8 Juli 2018. Tumbo Baru meraih juara pertama setelah menyisihkan lima gampung lain pada tahapan presentasi dan olancara enam besar gampung terbaik se-aceh. Gesi Tumbo Baru Khalid Wardana mengatakan pihaknya mendapat dana pembinaan dari pemerintah Aceh Rp 100 juta rupiah. Selesai pengumuman juara, Gesi Khalid Wardana menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Tumbo Baru, muspika Kuta Malaka, serta Pemkap Aceh Besar selama ini. Sementara PLT Gubernur Nova Irian dalam sambutannya mengajak seluruh unsur pemerintahan gampung di Aceh, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menciptakan inovasi untuk kemajuan kampung Sudah lun lembaga riset Natural Aceh menggelar diskusi sekaligus penandatanganan MOU dengan empat lembaga untuk melaksanakan penelitian pemantauan dan peninjauan Sustainable Development Goals di Provinsi Aceh, Minggu di Gedung Politeknik Aceh. Kelima lembaga itu yakni Natural Aceh, Flower Aceh, Generasi Muda Inspiratif atau Gmi Aceh, dan Darussalam Consulting Group. Informasi ini disampaikan Ketua Natural Aceh Zainal Abidin Swarja. Ia mengatakan, masing-masing lembaga akan mewakili kelompok perguruan tinggi, LSM, komunitas pemuda, dan dunia usaha. Zainal mengatakan, dalam 30 tahun terakhir, satu sistem ekonomi dan politik global telah mendefinisikan model pembangunan kapitalisme korporat. Dijelaskan model tersebut sebenarnya gagal di sebagian besar negara Dimana telah menyalurkan kekayaan dari orang yang bekerja ke orang kaya Program manajer penelitian tersebut Putri Handika mengatakan Seluruh pihak yang terlibat dalam MOU akan bekerja sama secara partisipatif hingga November 2018 Penelitian akan dilaksanakan di tiga daerah yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, dan PD Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM Sudahlun pemerintah Turki memecat lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, akademisi, serta pegawai negeri menjelang 2 tahun peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada 2016 silam. Keputusan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan Presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpahnya sebagai Presiden esok. Langkah pembersihan yang diumumkan pada minggu ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam. Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebut kebijakan tersebut menjadi gelombang pemecatan terakhir. Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer. Selain itu, 199 akademisi yang dipecat dari berbagai universitas di seluruh negara itu. Sudarlun ayah mezut Ozil, Mustafa, ingin anaknya segera mengakhiri karir sepak bola internasionalnya bersama timnas Jerman karena perlakuan dari fans maupun federasi. Ozil saat ini memang menjadi sasaran kritik karena dianggap menjadi penyebab kegagalan Jerman pada Piala Dunia 2018. Sebelum Piala Dunia 2018, Ozil sempat menjadi sorotan karena berfoto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kritikan yang terus-menerus tertuju kepada Ozil membuat sang ayah membela dan menyebut perlakuan yang diterima anaknya sangat tidak adil. Mustafa juga mengaku kecewa karena semua orang tidak melihat apa yang telah dilakukan Ozil selama berseragam hitam putih khas tim Jerman.